Saya bekerja di salah satu perusahaan yang mengharuskan memangkas jenggot Apakah boleh bagi saya memotongnya Mengingat kalau tidak mengikuti kebijakan perusahaan Saya akan dikeluarkan Kalau ancamannya Kamu akan dibunuh Mungkin kita akan bicara lain Tapi kalau urusannya dikeluarkan Kalau keluar kamu gak bisa kerja tempat lain Bisa ustadz, ya sudah. Berarti itu bukan ancaman sama sekali. Itu bukan ancaman sama sekali. Apalagi kita meyakini Inna Allahu Al Razaku Dul Quwatil Matinah. Sebenarnya Allah Razzak, Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan. Allah akan berikan yang lebih baik rizkinya, lebih barokah dan mudah-mudahan lebih banyak. Taib, walaupun. Berkah dengan banyak itu tidak identik ya Kadang-kadang banyak tidak berkah Kadang-kadang berkah tidak banyak Tetapi kita doakan dua-duanya Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan Mantarka syai'an lillahi Awadahu allahu khairan minhu Siapa yang meninggalkan sesuatu Karena Allah Maka nisya'ya Allah Akan menggantikan dengan yang Lebih baik daripadanya Meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik Baik, sehingga jangan khawatir. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dengan berita sadikul masduq dari Nabi saw.